atas anak kami to T'ava Monggo, maut, uh, uh, ramayana monata ramayana, monata ramayana, ramayana. subhanallah ya. ini audio tergelegarnya luar biasa betul sekali, Mas bukan cuman tingkat Indonesia ya, bahkan, duanya, uh -huh, udah banyak dilirik dan udah pengen datengin dari luar sana ya, apalagi kalau bukan ramayana, ramayana. Samen salami, kameramen pacar sampe anil. Sengarek kakein gizi. Le. Kakein gizi. <laughs> iya. Saking lemu niarek ya. <laughs> Ongkoyoknya ini kok lemu, lemu balu ngeki. Merpati Fashion Production Shoting. Shoting. Terima kasih. Ia.